Wabah. Alhamdulillah Alhamdulillah Pagi hari ini kita masih di Beri kesehatan Kesempatan untuk bisa Melanjutkan Pembahasan dari kita Menurut mungkin Mudah-mudahan ini pertemuan terakhir Dari ketemuan-ketemuan kita Walaupun misalnya Tidak selesai dari kita ini pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah terakhir sampai makanan, e, makanan ya. Jadi ada pun ciri-ciri Kalau kita katakan makanan itu e, Hukum aslinya adalah halal. Sampai kemudian datang tadi yang menyatakan haram Berarti yang perlu kita tajar diberkaitan dengan makanan Itu adalah e, Mana saja yang diharamkan Mana saja makanan dan minuman yang diharamkan ada pun makanan yang diharapkan ini yang pertama adalah e, kita sebutkan makanan kalau ini dalam Al-Quran itu adalah bangkai bangkai kecuali bangkai ikan dan makanan halal dan bangkai bangkai ikan dan makanan halal artinya yang halal kemudian yang kedua adalah darah yang darah di sini adalah darah musku darah yang kita memelihara hewan itu di apa namanya di kampung kemudian di dijual, yang kemudian yang ketiga yaitu adalah binatang Bali kemudian hewan yang disemile untuk acara kesibukan tunggal kemudian yang kelima adalah keledai yang keenam adalah apa namanya kucing. Kemudian tujuh tu adalah landak. Kemudian kereta Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah uh, buas semua binatang buas itu adalah haram, kecuali harimau yang itu uh, terkini dari Nabi Sallallahu Para sahabat makan, kemudian dijadikan minyak nabi Kemudian uh, semua haiwan yang diperintahkan dibunuh tidak boleh harum dimakan. Jadi yang diperintahkan dibunuh seperti misalnya cecak, ular, tokek, tikus. Ini termasuk hewan yang diperintahkan dibunuh. Burung gagak. Kemudian ciri berikutnya hewan yang tidak boleh dimakan adalah yang dilarang oleh syariat menggungunya. Kalau syariat melarang menggungunya maka itu tidak boleh dimakan. Seperti apa namanya semut, lebah, burung hoot hoot. Ini kodoh Memasukkan hewan yang dilakukan Kemudian juga janglalah Hewan yang dikasih makan dari kotoran Kemudian Hewan yang telah dari perkawinan Antara yang alam dan yang nah, Seperti bagol Bagol itu perkawinan Antara kuda dengan peladai Maka bagol ini adalah hal Tapi di sini, di sini, ini Ciri-ciri masalah yang bisa jadi Dimakan. ada pun minuman adalah semua yang memabukkan semua yang memabukkan itu adalah um, haram tab selanjutnya, bab yang selanjutnya bab agjaka uh, agjaka wassoy bab tentang sembelihan dan buruan uh, tentunya hewan yang boleh disembelih itu adalah hewan-hewan yang halal dimakan ketika dia masih hidup jadi yang boleh disembelih itu adalah hewan-hewan yang uh, halal untuk di, dimakan dan yang disembelih ini adalah hewan yang tentunya adalah melala yang berkati empat uh, atau yang berkati artinya semua hewan yang kita katakan disembelih kecuali yang tidak disembelih itu adalah ikan dan bangkai belalang. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan bangkai ikan dan belalang haram. Jadi ikan dan belalang yang tidak disembelih. Jadi kalau ikan itu tidak perlu di disembelih, beda dengan ayam, bebek, apa kambing itu harus di disembelih. Adapun syarat-syarat penyembelihan yang pertama, Syarat-syarat penyembelihan yang pertama di situ adalah ayatunul mu'taqim muslimah. Jadi yang menyembelih itu harus orang muslim, awqut tabiyah, awqitabiyah atau umat kitab Yahudi dan Nasara. Jadi Yahudi dan Nasara itu sembelihannya itu adalah halal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ta'amukum fil tabu wa ta'amuhum Sembelihan kalian orang mukmin itu orang muslim itu halal untuk mereka, bagi Yahudi dan Nasara dan sembelihan mereka, yakni kalau dari Yahudi dan Nasara itu adalah halal untuk kalian. Ini adalah dan juga Nabi saw menyebutkan bahawa uh, sembelihan dari al-Qur'an itu adalah uh, halal. Yang tidak boleh itu adalah sembelihan dari orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu tidak halal sembelihan. Kemudian syarat yang kedua dalam penyembelihan ayat Nabi Muhammad jadi alat yang digunakan untuk menyembelih itu harus alat yang tajam. Jadi alat yang digunakan untuk menyembelih itu adalah tajam. Jadi pisau nya harus tajam, jadi tidak boleh bisa tumpul. Kemudian yang ketiga air haram darah. jadi syarat yang ketiga dalam penyembelihan itu harus mengalir darahnya. Jadi darah itu harus mengalir. Jadi tidak boleh di tidak boleh di apa namanya dengan sistem teknologi yaitu dengan cara di strum Nah, di setrum atau dengan cara di apa namanya dipukul nah, di apa daerah ini termasuk sembelihan yang tidak halal. Jadi sembelihan itu harus mengalir darah. Syarat yang keempat adalah ijtihad al hukum almarhum. Uh, dalam penyembelihan itu minimal dua yang putus. Jadi harus harus apa terputus dua minimal. Karena ada 4 urat yang ada. Yang pertama itu adalah tenggorokan. Tenggorokan dan di belakang tenggorokan namanya mari itu ada urat. Ada urat di belakang tenggorokan. Kemudian yang di tangan kiri itu namanya dua dedek. Ada apa namanya urat warna putih, dua bukan kiri. Jadi itu minimal dua yang putus. Kalau dua yang putus itu sudah halal. Nah apalagi kalau yang putus itu empat. Misalnya saking Kuatnya tenaga membeli ayam sampai kepalanya putus. Jadi ayam sampai kepalanya putus maka itu boleh? Tidak ada masalah. Ayam. E, artinya minimal itu dua yang putus minimal. Jadi kalau membeli sapi kemudian ternyata sapi yang kuatnya ternyata putus sampai kepalanya, tidak ya, ada masalah. Jadi kalau yang dua sampai putus, apalagi kalau putus semuanya kan ya, logikanya. Yang tidak boleh itu adalah apa? memotong dari tengkuk, hmm, dari tengkuk. Kalau menyembelih itu harus dari leher, harus dari leher. Jadi apa namanya? Uh, ada yang tidak menyembelih, ada yang tidak istilahnya menyembelih, tapi pakai nahap. Uh, yang hardam. Jadi nahar itu adalah apa? Uh, kalau orang kaya itu di nahap, jadi tidak disembelih dari pangkal leher, tapi dari uh, apa namanya? Uh, itu na'ar ya. Jadi na'ar tinggal semacam apa ya, di tenggorokan di sini. Jadi ada eh uh, peso yang timau diannya ya. Nanti itu nanti itu tidak bisa karena disembunyikan itu biasanya pangkal daerah yang ngilu. Karena orang, orang itu ditidurkan susah. Jadi ditidurkan susah. Jadi makanya kalau kalau orang, orang itu namanya na'ar bukan azab. Az azab itu adalah menyembelih dari yang minimal dua urat yang putus menggorokan dan tapi kalau waktunya itu tidak disembelih tapi dinahap jadi ditusukkan tusukkan di bagian semacam panahnya dari leher itu paling ujung dari leher nah itu ditusukkan. Teh kemudian syarat yang kelima dari menyembelih itu adalah yang ayat Qur'an. Ayat surah Al-Falaq menyebut nama Allah artinya membaca basmalah ketika membelai. Itu kalau hewan yang bisa disembelih. Kalau hewan itu apa namanya yang selanjutnya disitu, kalau hewan buruan, kalau hewan buruan itu disarankan adalah apa? Boleh melukai di tempat mana saja dari badannya jadi misalnya berburu, berburu kemudian e, kita berburu rusa misalnya. Nah berburu rusa ternyata rusanya sudah kena tembak, kena tembak dan itu susah untuk disembelih. Artinya apa? Susah untuk disembelih dia sendiri ya sudah boleh dia melukai di tempat mana sakit dari badan hewan tersebut. Misalnya dia bahwa e, dia sulit untuk bisa membeli hewan ini baru yang diburu maka itu dia melukai apa saja, kena badannya, badannya disabet, kena kakinya, kena kepang, kepalanya, kena lehernya. Itu boleh sampai dia mati. Tapi kalau hewan itu bisa di, misalnya diterkam bawa hewan buruan ada anjing atau anjing, kemudian buruan itu adalah masih hidup, maka itu harus disembelih. Tapi kalau misalnya buruan itu adalah namanya uh, belum mati, digigit oleh anjing, tapi anjingnya itu kan anjing pelatih dengan syarat anjing pelatih kemudian apa? Sudah mati, nah itu dengan syarat tadi, apa itu menjadi halal, kalau anjing tadi dilepas itu dengan ucapan basmala. Jadi kalau mengucapkan basmala, maka itu menjadi uh, halal, tapi kalau tidak, uh, maka itu tidak halal kemudian tidak halal juga sembelihan itu dengan menggunakan ya kita katakan kuku pakai kuku atau pakai tulang atau benda-benda yang kita katakan hanya untuk apa itu tidak halal, karena sembelihan itu harus dengan benar yang tajam tapi itu untuk uruan hewan uruan itu harus syaratnya itu hewan buruan. yang pertama adalah harus misalnya hewan itu terlatih. terlatih itu artinya apa? ketika dia berburu, dia itu tidak makan dari hewan buruan. Dia. itu namanya terlatih. sebab kalau kita melepas anjing, misalnya anjing kita lepas, kemudian dia berburu rusak, kemudian rusaknya itu sebagian dagingnya dimakan oleh anjing. maka ini nggak nggak halal. Kenapa? Karena anjing itu berarti tidak terlatih. Jadi syarat hewan huruan itu harus sudah terlatih. Jadi anjing itu hanya apa? hanya menggigit hewan huruan, tapi dia tidak makan sampai kemudian majitanya datang. Ketika majitanya datang, melihat perusahaan ini masih hidup, maka dia sembelai. Tapi kalau misalnya dia sudah mendapati mati, maka apa? E kalau anjing yang tadi dilepas dan dilepas semalam, maka itu menjadi halal. Rusa ini menjadi halal. Itu dengan syarat-syarat. Tapi kalau misalnya anjing ini yang berburu, kok sudah menggigit dan dagingnya sudah hilang sebagian dari hewan buruan, maka itu tidak halal sama sekali. Atau misalnya, hewan buruan itu, misalnya kita melepas hewan buruan dan dia menangkap rusak, rusak ternyata Rusa itu mati dengan hewan buruan anjing kita Tapi di sekitar itu juga ada anjing-anjing yang lain Ada anjing-anjing yang lain Yang bukan milik kita Maka apa? hewan buruan ini menjadi tidak halal Paham ya? Hewan ini menjadi tidak halal Kenapa tidak halal? Kenapa? Karena boleh jadi yang membunuh itu adalah bukan anjing kita Tapi anjing yang lain ini adalah pemanannya kalau bersama anjing yang lain. Atau misalnya kita menembak pakai senjata, pakai senjata senapan, kemudian kita berburu rusa ternak. Tapi ternyata kalau rusa ini kita dapati sudah dalam kondisi mati bekas dari tembakan kita, maka itu menjadi halal. Dengan syarat tembakan tadi itu adalah apa tadi diucapkan basmalah tapi kalau tidak mengucapkan basmala, maka itu tidak halal kemudian apa? kalau kita menembak rusa, kena kemudian ternyata rusa ini jatuh di air dan mati maka itu tidak halal bagi kita untuk makan kenapa? karena yang membunuhnya boleh jadi senjata kita boleh jadi air yang membunuhnya jadi ada kemungkinan air yang membunuh ada juga kemungkinan senjata kita yang membunuh maka kalau ada Dua hal yang itu bisa dua-duanya membunuh, maka itu tidak boleh dimakan. Tapi ini adalah apa? berkaitan dengan buruan Jadi kalau kita misalnya berburu, kita menyembelih hewan, menyembelih kambing misal. Ternyata ketika kita menyembelih kambing, ternyata kambing ini punya janin, punya janin. Kira-kira janin ini mati? Kira-kira halal atau haram? Nah, Indunya kita sendiri Ternyata janin yang ada di dalam perut Indunya Itu juga mati Kira-kira halal atau haram? Nah, adalah halal Dari mana janinnya halal? Adalah hadith dari Nabi SAW di dalam buku itu nah, Kalau di buku saya di nomor 613 wakala sallallahu alaihi wasallam zakatul janin zakat ummi semelehan indungnya itu adalah semelehan janin jadi kalau kita eh, bagaimana kalau janinnya masih hidup kalau janinnya masih hidup maka disembelih kalau janinnya masih hidup maka disembelih sebab kita eh, sudah meniatkan untuk menyembelih induk maka janin itu tidak boleh dibiarkan hidup. Jadi disembelih. Jadi apa namanya ketika janin indungnya disembelih kemudian janinnya masih hidup dia ya disembelih. Karena belum tentu, dia hidup ketika dia dibiarkan. Ini adalah keadaan membiarkan dia artinya hidup ah, mungkin boleh jadi kita tidak bisa apa namanya dia mati maka jadi bangkai artinya kalau dia masih hidup itu adalah di sembelai tapi kalau sudah mati maka sembelihan janin adalah sembelihan dari pintu tapi ini masalah sembelihan dengan ee, buruan kemudian bab yang selanjutnya bab alaiman dan mudur bab tentang sumpah dan naga sumpah dan naga sumpah ini tidak boleh kecuali dengan pertama Kecuali dengan nama Allah Wallahi billahi tallahi Dan yang kedua Dengan nama-nama Allah Jadi boleh kita bersumpah Dengan pertama nama Allah Yang kedua artinya dengan lafad Allah Ya kan Dengan lafad Allah Yang kedua dengan nama-nama Allah Misalnya Warrahman, Warrahi, Walgufur, Walgufra Artinya kita menyebutkan nama Allah atau sifatin mensifatkan kita menyumpah dengan sifat dari sifat sifat Allah contohnya apa wa bi rahmatika artinya dengan makna rahmat bi rahmatika itu dengan sifat Allah subhanahu wa taala atau wa bi izzatikah izzat itu adalah sifat dari Allah atau wa atau dengan ampunan atau dengan wabi ilmika Dengan ilmu Artinya dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hanya tiga yang boleh Hanya boleh Hanya tiga yang boleh kita bersumpah Yang pertama dengan Lafhu jalala Allah Yang kedua dengan Nama-nama Allah Yang ketiga dengan sifat-sifat Allah Selain dari tiga ini Itu adalah haram untuk bersumpah Jadi haram untuk bersumpah Dengan selain nama Allah so seperti misalnya Ya, itu adalah bakal Allah Maka bakal Allah boleh bersumpah dengan nama dirinya Dan boleh bersumpah dengan nama makhluknya Itu kalau Allah Tapi kalau makhluk itu hanya boleh bersumpah dengan nama Dengan tiga saja Yaitu jalalah Dengan nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah jadi harus menggunakan ini apa namanya Wallahi Billahi atau Tawahi karena huruf sumpah itu cuma ada tiga Imabah Engwaw Atau Ba Atau Ta Wallahi Billahi Tawahi jadi hanya ada tiga cuma kalau bedanya tiga-tiganya kalau Wa itu umum artinya apa Wal Asri bisa kepada uh, Allah tapi kalau ba ba itu bisa dengan nama dan sifat billahi wa bi itu dengan nama dan sifat tapi kalau ta itu hanya khusus lafzul jalalah ta itu hanya khusus lafzul jalalah maka ta tidak boleh menggunakan nama Allah misalnya ar-rahman tal alim tal bakhur itu enggak boleh jadi ta itu hanya khusus untuk penggunaan dalam perjalanan atau lawli. Kalau ba hanya bisa nama bil, bil lahi, bisa misalnya wabiyasmahi, nah, misalnya bil uh, gafur, nah, bil ali, boleh. Atau dengan sifat bil wabi iszatika, wabi maghfiratika. Tapi kalau wa itu bisa hak ah, kepada Allah, nama, sifat dan kepada masyarakat ini perbedaan antara wa'ubah dan ta' kemudian apa bagi mereka yang e, bersumpah bagi mereka yang bersumpah itu mengharuskan bagian kefal itu pada perkara-perkara yang akan datang jadi sumpah yang ada kefal sumpah yang ada kefal itu kalau berkaitan dengan yang akan datang yang mengharuskan banyak kefaroh dari sumpah itu kalau kaitannya dengan yang akan datang tapi kalau yang lalu itu enggak misalnya saya mengatakan begini Wallahi saya dulu pernah jadi mahasiswa misalnya ya kan? Wallahi ini tidak ada kefaroh kenapa? karena itu sudah berlalu dan itu memang sudah benar kalau itu benar maka tidak ada masalah tapi kalau itu bohong bohongnya yang bukan sumpahnya, tapi bohongnya yang kena dosa Pam ya, itu yang apa namanya. Tapi kalau dia mengatakan Wallahi itu yang akan datang, nah itu ee, kalau dia melanggar, maka itu baru ada kafar. Jadi kafar itu kalau sumpah nah, untuk kaitannya dengan yang akan datang, bukan kaitannya dengan yang lama. Tapi itu ee, kalau yang lalu, nah, itu kalau bohong, nah, itu namanya aliyah minul gemus sebagaimana di nomor selanjutnya itu yaitu kalau apa kalau sumpah untuk kaitannya dengan yang lalu dan itu bohong maka itu namanya sumpah palsu nah, sumpah palsu misalnya apa dia mengatakan Allahi saya dulu presiden nah, itu bohong misalnya ya itu namanya sumpah palsu jadi sumpah palsu itu kita katakan kalau yang akan datang dia, dia, tapi kalau untuk yang akan datang itu baru ada kafar kalau eh, dilanggar. Jadi kan yang ada kafar, yang ada kafar dari sumpah itu kalau melanggar, ya? kalau melanggar, kalau melanggar dari sumpah itu baru ada kafar. Seperti misalnya apa? Uh, dia mengatakan. Uh, Walahi, nah, Wallahi kepada istrinya, Wallahi, sebagaimana pelajaran sebelumnya, Wallahi saya tidak akan mencampuri, mencampur rumus selama satu pekan. Maka ini adalah apa ini? Kalau dia melanggar, maka di situ ada faru, apa? Apa kafar dari sempat? Apa kafar? Apa tabusan dari sempat? Yang pertama adalah apa qor'ah alba, adalah membebaskan budak. Kalau tidak tidak ada budak. Maka yang kedua, yaitu adalah apa? It'amu asaratim asahki Adalah menerimakan Sepuluh orang miskin Di nomor selanjutnya itu, kan ada kan? Di nomor 619 Kalau di buku saya Kalau di situ nomor berapa? 615, 615 ya? Berarti beda empat ya 619 Di buku saya, di situ 615 Yaitu adalah apa? Uh, apa? jadi yang ada kefaroh dari sumpah itu kalau dia melanggar kefarohnya apa? pertama idkuraqaba membebaskan budak kalau idkuraqaba itu bebas budak apa saja? umum Mau bebas budak orang kafir, orang muslim pokoknya budak intinya adalah budak mau laki-laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau dewasa itu e, bebas kemudian kalau tidak bisa, tidak ada Nah, adalah yang kedua itu ama asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin sampai mereka kenyang. Jadi kasih makan 10 orang sampai dia kenyang. Kalau misalnya masih tidak juga, wah saya kalau masih makan tapi saya punya pakaian banyak. jualan pakaian misalnya ya, sudah. Nah, yang ketiga adalah ba'u kiswatihin. Kasih pakaian sepuluh orang miskin ngasih pakaian. Kalau ngasih pakaian itu komplit, ya. jangan ngasih baju baju top, celana celana top. Iya baju sama celana. Sama dengan kalau ngasih makan jangan cuma ngasih top. ngasih nggak apa, apa ngasih satu ngasih nasi enggak dikasih eh, lauk enggak dikasih sayur. Nggak, yang maksudnya kalau makan ya nasi ya lauk ya sayur. Kalau apa isyarnya antum uh, makan pasihal yang sempurna, ya minimal itu. Nah selebihnya lima sehat dan sempurna, atau tujuh sehat dan sempurna. Tambah sambal, tambah kerupuk. Kemudian tambah uh, apa tujuh sehat, lapan sempurna. Lapan sempurna itu apa? Lalapan misalnya, tambah ini. Ya, kan kalau cuma empat sehat lima sempurna apa? Iya kan empat sehat lima sempurna kan cuma ada susu ya kan? Dan kalau ini lima sehat enam sempurna lima sehat enam sempurna ada tujuh sehat delapan sempurna kalau saya katakan kan ada kerupuk ada sambal, ada lalapan ada lauk ada sayur ada macam-macamnya kalau mau tambahin ya apa ee, ada buah, ada jus. Tips itu kalau tidak nasi makan, ya kasih makan, dia kasih pakai yang pakaian itu ya maksudnya yang dia pakai bisa setelan ya maksudnya, bukan berarti harus setelan tidak, maksudnya ngasih itu baju sama celana, ngasih baju tapi bukan berarti ngasih baju wah ini kalau baju baju dalam, hmm, celana celana dalam enggak, maksudnya ya cukup baju dengan celana tidak perlu kasih kasih kaki sepatu pece ya, tidak itu maksudnya baju dengan celana. Faizal mizik kalau juga tidak mampu kalau tidak ada tidak bisa kasih makan tidak bisa kasih pakaian maka apa puasa tiga tiga hari ini terlarang dari nah, dari sumpah. Sebagaimana hadis dari Abu Rahmah bin Samurah Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika halat alai yamin jika engkau bersumpah bersumpah fa ra'ayta ghayraha dan engkau melihat selain dari sumpah itu ada yang lebih baik faqaf bi yamin maka tebuslah dari sumpahmu itu wa til ladzi huwa khair dan datangilah yang lebih yang lebih baik mutafaqqamani Tapi kalau kita bersumpah dengan nama Allah kita menemukan insya Allah maka kalimat insya Allah itu adalah kalau misalnya tidak terpenuhi nah, tidak eh, dia terpenuhi maka itu tidak ada kefal tidak ada kefal misalnya saya mengatakan Allahi eh, insya Allah pekan depan eh, misalnya apa, saya akan bersihkan masjid akta kuah saya akan bersih-bersih insya Allah ternyata pekan depannya Nah, dia lagi ada uzur, ada alasan, dia tidak bisa tidak bisa apa namanya, membersihkan tata Nah Dengan kalimat insya Allah itu tidak ada kefar Tidak ada kefar, tidak ada tebusan atas sumpah Tapi kalau tidak ada insya Allah, maka apa? dia tidak melaksanakan uh, pekan yang akan datang tiba Jadi maka itu harus membayar kefar tapi itu berkaitan dengan uh, sumpah Adapun sumpah itu kembali kepada uh, Yang pertama niatul ul-halif Niat orang yang bersumpah Kemudian sebab uh, dari sumpahnya Kemudian tiga pelapat yang dilakukan kepada niat atau keinginan Jadi itu baru terpenuhi sumpah kalau ada tiga ini Memang ada niat ya, bagi orang yang bersumpah kemudian ada sebab dia membuat uh, sumpahnya uh, kemudian ada lafath yang menunjukkan kepada liat kecuali kalau itu tuduhan kalau tuduhan itu memang uh, diminta bersumpah maka dia harus bersumpah kalau tuduhan itu kan harus kalau diminta dia sumpah dia harus bersumpah sama dengan liat liat itu memang diminta bersumpah artinya misalnya suami menuduh istrinya selingkuh maka pas suaminya harus di diminta di sumpahnya, dia mengatakan allahai allahai allahai betul jika saya dusta saya siap bilang nah, itu adalah apa dia harus memang dimintai sumpah tapi demikian juga dengan tuduhan kalau menuduh itu memang harus dimintai sumpah jadi kalau minta dimintai sumpah harus bersumpah kalau di, di apa namanya itu kalau tuduhan Kemudian nazar, nazarnya adalah termasuk hukumnya makruh. Nazar itu hukumnya adalah makruh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita terlalu sering bernazar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sering bernazar. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang bernazar itu uh, hukum nazar itu adalah makruh? Sake Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna hu la ya tida Kenapa karena nazar itu tidak datang dengan kebaikan. Kenapa? Karena orang yang berlatar itu kan orang yang pelit. Pelitnya kenapa? Karena dia tu dia baru mau membeli, baru mau berbuat kebaikan, kalau dia tak mampu. Maknanya bismillah mendirikan layat ibrahim. Nanti itu tidak pernah mendatangkan kebaikan. Wa ini nama ulama yang lebih al bakih dan nantinya itu hanya keluar dari orang-orang yang bakih, orang-orang yang pelit, mutakabun alaihi. Tapi kalau dia sudah bernadar Kalau itu bernadar kebaikan Maka itu harus dipenuhi Tapi kalau bernadar itu maksiat Maka itu tidak boleh dipenuhi Berdasarkan dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi SAW Mengnadar ayati Allah kalluhi Siapa yang bernadar untuk ketahakan Maka harus dia penuhi nazarnya Awal manadaran yak silahat Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah maka itu tidak boleh dia penuhi. Misalnya apa? Bernajar kalau saya lulus lulus dari ujian, nah saya akan membeli kambing. Nah, ini kita katakan bernajar yang seperti ini adalah apa? Ini termasuk makruh, makruh hukumnya. Tapi karena itu sudah taat, maka itu harus dipenuhi. Karena itu adalah Pak Membeli kambing itu kan termasuk. Ee, dan bukan maksiat, lulus dari lulus uh, diterima maka apa namanya itu yang boleh kami maka ini, ini ketatakan kalau ketatakan maka harus dipenuhi apa saja bentuknya saya kalau bisa apa namanya dia bernadar nah, bernadar pokoknya kalau bulan puasa saya masih bisa mendapati satu ramadar bisa mendapati satu Ramadan, saya mengatakan kalau saya bisa masuk bisa mendapati satu Ramadan yang akan datang nah, saya mau undang orang berbuka puasa 100 orang ini adalah apa? termasuknya makanan akar ini itu harus dipenuhi, karena itu ke daftar masih makan tapi kalau makanan itu um, yang jelas yang nazar yang harus dipenuhi itu kalau nazar mubah dan nazar taat. Ah. Nazar yang mubah, nazar yang taat ah itu harus dipenuhi. Mubah itu tadi memberi kambing nasi makan itu nazar yang mubah. Tapi kalau nazar yang maksiat, nazar yang maksiat itu nggak boleh. Saya kalau lulus dari diantikian, saya mau tawaf di rumah merapi dudukan, itu, itu oh. maksiat itu nggak boleh kan tohak demokrasi nggak ada salahnya ada nggak di tohak demokrasi nggak ada ya itu nggak boleh makanya ini nazar ya maksudnya saya kalau bernazar nah baik hey, kalau misalnya saya bernazar pengen jalan mengikuti aliran alergendor Al alergendor kira-kira bu uh, ini boleh atau tidak Hah? ingin mengikuti aliran Kali Gendol ha? jalan kaki jadi maksia kenapa kita katakan itu menyusahkan dirinya itu menzolimi dirinya sendiri menzolimi karena mengikuti aliran sungai Kali Gendol sampai mana dari Gunung Merapi sampai ha? itu tidak boleh ya, itu menzolimi kalau menzolimi Zul mulinefsihi maka itu kezoliman maka itu adalah hal tidak boleh. Kenapa? Karena ujungnya. Ujungnya itu mau. Ujungnya kematian, ya, karena sampai belum merapi. Ya. Ini kita katakan adalah apa? Saya ingin menyisiri kali opak. Dari kali opak, dari ujung sampai ujung. Ya kan nah, Jalan kaki, ya kita katakan itu adalah dunia uh, diri. Ya, itu tidak boleh. Ya. Nah, sesuatu yang maksiat itu tidak boleh. Saya bernadar ingin ke Bali. Uh, judi, itu ya jelas ya. kalau untuk apa saja pergi kemana saja, tidak lah, boleh ya saya ingin ke pantai sendiri lombok, ingin nonton orang uh, bule-bule teranggah masih ya, ini adalah haram hukumnya temen ini adalah uh, negara yang kalau itu haram nah, maka itu tidak boleh diperluji saya kalau lulus saya ingin ngambil bajunya tetangga itu haram hukumnya ya. Menangkap ketika nampin jemuran nah, tetangga itu enggak boleh. Bab yang berikutnya adalah bab jinayat. Bab tentang jinayat. Jinayat itu ee, tindak pidana. Jinayat itu tindak pidana. Yang termasuk tindak pidana jinayat itu adalah qatl, adalah pembunuhan pembunuhan pembunuhan itu dibagi menjadi tiga yang pertama adalah al-amak, ada namanya pembunuhan sengaja Nah, sengaja al-adwa nah, karena itu terjadi permusuhan jadi sengaja dan memang itu permusuhan dan itu pembunuhan yang sengaja maka ini adalah kalau pembunuhan sengaja maka apa namanya eee Cuma ada tiga, ada tiga, ada tiga pilihan hukuman Yang pertama, kisos, artinya dibunuh juga, dibunuh Yang kedua kalau misalnya walinya mengatakan tidak dibunuh tapi bayar diat Diat, diat itu bayar penuh ya, seratus ekon honta Seratus ekon honta atau diganti dengan seribu dinar atau diganti dengan 4 kg emas. Nah, 4 kilo 4,25, 4,4 kg 250 gram. Atau dengan uang senilai 4 miliar lebih. Tergantung untuk membayar yang mana? Itu kalau ee uh, apa namanya jadi tuh kemudian yang keempat itu adalah di, yang ketiga adalah dimaafkan jadi yang pertama apa tadi kisah artinya dibunuh kemudian apa kalau tidak dilihat lihat itu bayar dalam bentuk uang ya bentuk uang tadi seratus ekor rontok seratus ekor rontok atau seribu dinar atau ya, kalau emas sekian gitu ya, atau uang kalau misalnya yang ketiga adalah dimaafkan di dan ini adalah mengkuti dalam uqatidun siapa yang dibunuh fahuwa bikhayirin al-marai maka cuma ada dua pilihan imma'i yuptal, imma yupta, ima dia dibunuh wa imma'i yufdi, imma dia membayar fidya membayar fidya itu membayar tebusan tebusannya tadi ee, sudah kita sebutkan yang kedua, ada pembunuhan yang kedua namanya si buku al-amah menyerupai secara. Misalnya apa? Dia me pakai kacamata. Kacamata ini membunuh apa tidak? Tidak. Tapi kalau dia memukul pakai kacamata itu sampai kacamata ini pecah dan dia meninggal. ini kan tidak membunuh asli, tapi karena dia memukul, ternyata karena Allahu masyaallah dia meninggal. Ini namanya apa? Syibhu al-amat. Gitu. Ya, kan? Nah, misalnya guru melempar muridnya Pakai penghapus, dilempar. Itu namanya si buku al-anak. Nah, burunya, ada dosen, lagi menerangkan dosen, mahasiswanya, itu asik pegang HP, ketawa-ketawa. Pegang HP ketawa, dosennya marah. HP-nya diambil dilemparkan di mukanya. Mati. bisa. HP itu tidak membunuh, tapi karena dilempar, kemukanya sampai kemudian uh, mahasiswanya mati nah, ini namanya si buhu al amat bukan kesengajaan tapi bukan karena musuh itu namanya pembunuhan bukan kesengajaan kalau pembunuhan bukan kesengajaan maka tidak ada kisos tidak ada kisos jadi tidak ada uh, kisos Demikian juga yang tidak ada kisahnya itu adalah pembunuhan yang ketiga namanya al-khata. Al-khata. Nah, pembunuhan karena kesalahan. Karena kesalahan. Atau bukan sengaja, atau bukan sengaja seperti dia tidur ada tidur di dipan lantai di pan dua yang atas. Dia jatuh menimpa yang di bawah mati misalnya. yang di bawah mati tertimpa dari jatuh karena gak sengaja ya dia cuma tidur kemudian ternyata uh, melunduk jatuh ke bawah jatuh ke bawah menimpa yang di bawahnya karena Allah yang di bawah meninggal maka apa? ini namanya pembunuhan apa? al-khota namanya pembunuhan yang bukan sengaja atau misalnya dia orang tidur dia tidur namanya orang tidur ya atau misalnya di sampingnya itu pegang peso balik kena temannya petikam, petikam. Nah itu bukan pembunuhan yang bukan sengaja, karena bukan sengaja. Seperti nembak burung, nembak burung kena orang, itu bukan sengaja juga. Namanya hal kotor, karena namanya kotor. Maka yang kedua dan ketiga itu hanya bayar dia, jadi tidak ada pemungutan tapi bayar uh, dia. Adapun dia, dia itu sendiri ini, dia itu uh, tembusan atas uh, apa namanya uh, kejahar kalau bilang apa namanya ya nanti ini macam-macam diet ya jadi perlu diketahui jadi kalau merusak merusak kalau anggota badan itu dua misalnya merusak tangan satu tangan ini nah, diet itu artinya 100 ekor hontai ya. kalau satu diet itu penuh itu namanya dietnya berapa? 100 ekor hontai tangan ini dua kalau tangan satu ini yang, misalnya apa? Terjadi perkelahian, kemudian tangan-tangan itu patah Tangan-tangan yang patah atau renuh Maka itu diaknya berapa? Kalau dua ini kan Dua-duanya itu seratus ekor ontar Kalau cuma satu Maka telina 50 Pokoknya yang anggota tubuh kita Yang satu badan, yang satu Itu diaknya sempurna Maksudnya seratus ekor ontar Tapi kalau anggota badan kita itu dua Maka itu 50 Misalnya telinga terjadi perkelahian ternyata telinganya satu apa tuli. Maka Pak, ini satu ini harus dibayar. Berapa? 50 ekor unta. Hidungnya ini dihitung satu atau dua? Satu. Kalau hidungnya dipukul patah, maka dhiatnya berapa? 100 ekor unta. Iya kan? Kita pukul kemudian kalau bibir ini dihitung berapa? dua, ya kan? karena bibir dua, ternyata bibir satu ini yang bawah remuk. maka pak ini lima puluh ekoronta, nah satu bibir. tapi kalau lidahnya yang rusak, lidah seratus ekoronta. paham ya? Serang. kalau mata satu lima puluh, ya lima puluh. take, kalau ini jari ada berapa? Sepuluh. Satu jari patah, maka dihitung satu jari ini sepuluh ekor rontal. Dia itu sepuluh ekor rontal. Jadi mem mematakan satu jari itu sepuluh ekor rontal. Kan ini sepuluh yang Satu jari kaki sama sepuluh. Gitu. Itu namanya uh, dia. Nah, di Kalau satu gigi. Kita mungkul ternyata giginya lepas satu Liatnya berapa kalau satu gigi? Satu gigi sama dengan lima ekor lontar Satu gigi sama dengan lima ekor lontar Itu hati-hati, orang Arab ya Tidak ya boleh, kalau negara hukum Islam Maka perkelahian yang apa namanya ya Itu harus dijadik Maka tidak boleh memukul muka Muka ini termasuk liat yang sempurna, hati-hati Bahaya, ya kan? Tidak boleh e, orang Arab itu mukul, enggak pernah memukul wajah. Karena wajah itu bahaya. Ini ini bahaya Bagian darah-darah yang bahaya Karena itu tadi eh diet sempurna 100 ekor unta 50 jengani. Ya satu gigi eh 5 ekor unta, satu jari 10 ya kan? Kalau kaki satu 50 ekor unta. Itu diet ya Kemudian Dietnya wanita itu separuh dari Diet laki-laki Dietnya wanita Itu separuh dari Laki-laki Kalau misalnya Laki-laki uh, yang melakukan Misalnya hidungnya patah Maka bayar berapa? 100 ekor kan? Tapi kalau wanita yang melakukan Separuh 50 ekor 50 kalau 5, separohnya berapa 2 setengah tahun udah ada ya kan dua setengah artinya kalau kalau yang sepertiga yang sepertiga itu sama laki-laki dengan wanita itu sama sebagaimana disebutkan artinya syarat-syarat yang wajibnya kisah tahp selanjutnya syarat-syarat wajibnya kisah Siapa yang, eh, apa syarat-syaratnya yang wajib dikisos? Yang pertama, kau merukati mukallafan. Jadi yang apa, eh, pembunuh itu sudah balik, sudah mukallaf. Jadi dikenakan kisos itu kalau pembunuhnya sudah balik, sudah mukallaf. Yang kedua, al-maktul maksuman. Jadi yang dibunuh itu darahnya memang terjaga, tidak boleh. Seperti orang muslim, orang muslim itu tidak boleh dibunuh di darahnya. Nah, jadi harus maksum. Kalau yang tidak maksum itu seperti siapa? Uh, orang muslim yang apa namanya nanti yang eh uh, seperti dalam halid yang tadi itu. Lah itu dan memberi muslim tidak bihdah salaf. Tidak halal darah seorang muslim kecuali hanya tiga yang pertama, saib ustana. Uh, janda yang nah, janda yang bersinah. Kalau yang bersinah maka itu kena rajam kena rajam itu berarti halal darahnya ya kan paham ya demikian juga apa nafsu bin nafsi membunuh jiwa membunuh jiwa maka itu adalah apa itu darahnya halal karena dia dikisos iya kan kemudian yang ketiga orang yang murtad atau orang yang jamah. itu orang yang ee, halal e, darahnya itu namanya yang ketiga Syarat yang ketiga bukan orang tua yang membunuh. Kalau orang tua yang membunuh anaknya, maka tidak ada qisas. Kalau bapak membunuh anak, itu tidak ada qisas. Tapi kalau anak yang membunuh bapak, qisas. Sebaliknya. Bapak yang membunuh anak tidak ada qisas, tidak ada sama sekali. Jadi langsung hukum Islam, kalau hukum Islam orang tua membunuh anaknya, maka itu tidak ada qisas. Tidak ada dia oh dia siapa? orang tua nih? ya sudah hanya dikenakan ta'zir, ta'zir itu hukuman yang tidak ditetapkan di dalam Islam nanti tergantung hakim apakah dia di penjara, apakah dia disuruh gimana, apa-apa di orang tua kalau orang tua yang membunuh anak itu tidak ada kisah kemudian syarat yang keempat yang ada kisah yaitu adalah apa? harus ada kesepakatan antara uh, wali wani ya, dari orang-orang yang sudah balik, Mekala. kemudian tidak boleh berlebih-lebihan dalam menunaikan dia, itu enggak boleh pokoknya saya minta 200 ekorontar, itu enggak boleh, itu namanya dia itu berlebih-lebihan itu enggak boleh saya minta dia dibunuh, tapi apa? kalau bisa dibunuh, minta dimutilasi, dibagi 5 Wah, oh, Boleh itu namanya berlebi-lebihan Kalau namanya kisos itu hanya sudah Dipenggal lehernya sudah selesai Saya minta porunya Bukan hanya kepalanya dipenggal Tapi tangannya, kakinya, badannya Enggak boleh Itu namanya kisos yang berlebi-lebihan Maka tidak boleh berlebi-lebihan Dalam kisos Kalau yang membunuh itu banyak orang Sepuluh yang membunuh satu Ada sepuluh orang yang membunuh satu Maka sepuluh ini semuanya sama Di kisos semuanya dibunuh. Semuanya di, dibunuh. Jadi kalau 10 orang yang membunuh, maka itu adalah apa? Dibunuh sebagaimana hadis dari Anas as Malik ketika ada pembunuh raka dia 11 orang membunuh penjaga hewan ternak zakat Nabi. Dia membunuh penjaga hewan ternak saat unta-unta dari zakat itu dibawa 11 orang. Kemudian diberitahu kalau penjaganya dibunuh dan unta untanya diambil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan tentara suruh menangkap sebola. Begitu ketangkap ketangkap Duhur itu sudah ketangkap. Kemudian apa? Dilangsung di, dicungkil kedua matanya. Dicungkil kemudian dipotong kaki tangannya sudah dibiarkan di padang pasir sampai dia mati. Kenapa? Karena pembunuhannya jadi sebelas orang, karena dia membunuh satu orang. Sebelasnya semua sama. Kenapa kalau dicungkil matanya, dipotong tangan kakinya sudah, kemudian dibiarkan di padang pasir siang hari sampai dia mati. Kenapa karena dia adalah di samping pembunuh, dia juga perampok. Karena merampok mengambil ah, hewan-hewan siapa, maka dia dikenakan hukuman seperti itu. Karena perampok itu hukumannya sama. Nah, hukumannya perampok itu sama, begal itu sama Di.. di.. apa namanya di potong kedua tangan dan kaki, kemudian dibiarkan sampai dia mati Ini.. begal Tapi Allahut'ala'alam kemudian, ee.. Eh, atau sekali lagi eh, Saya juga izin, karena saya dan Setengah sebelas saya baca Saya, saya masalah ada jam setengah sebelas saya masih, masih aja Allahul Hamd. Tapi ini mungkin sekali lagi ya kita selesaikan aja buku ini kita mengangkat tubuh nah, sampai selesai. Insya Allah satu kali pertemuan uh, untuk. Minggu depan, minggu depannya lagi Minggu depan kan enggak ada kan? Iya ya. so, Minggu depan enggak ada Tapi minggu depannya ada enggak? Ya, kan. Belum <tuk> oh, <tuk> belum. <tuk> belum, masih ada dua pekan Masih ada dua, masih ada tiga Tanggal 22, tanggal 29 Sama tanggal 6 kalau Insya tanggal 29 selesai buku. Di mana tanggal 29 ya? Atau apa? Oh ya sudah berarti nah, untuk tahun ini selesai sampai di sini. Itu ya sampai di naya. Alhamdulillah bisa selesai, nah, bisa selesai dari kita pun. Kalau tahun lalu sama sekali haji aja belum, Sudah selesai, ya. Tahun yang lalu itu enggak bisa selesai Tahun ini Alhamdulillah bisa selesai Kalau Gimana? Kalau hari Ahad tanggal 29 enggak bisa? Kalau hari Ahad bisa insya Allah ya. Kalau mau tanggal 29 insya Allah kita ketemu tanggal 29 Maksudnya menyelesaikan buku ini Sekali lagi pertemuan Ya Uh, Take mau di sini di musim matahari, Insyaallah ya. siap. Saya kira itu yang saya sampaikan. Uh, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada salahnya dari diri saya sendiri, aku lu kolihah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di ada yang perusahaan nomor 4